Ada seorang turis yang mencatat di dalam perjalanannya tentang kopi yang ditangguhkan. Atau bahasa Inggrisnya Suspended coffee Dan dia bilang, dia waktu ke Italia Di salah satu desa, itu dia Ketika pesan kopi dengan temannya Temannya bilang, oke okay, aku pesan dua kopi Satu buat temanku yang dari Amerika ini Dan yang satu buat selaku Dan tambah satu lagi buat suspended coffee Jadi orang ini bayar untuk tiga kopi Tetapi hanya mengambil dua Orang ini heran, dia diem aja, dia mau tanya Itu suspended coffee itu apa? Tapi temannya ketawa aja Sebenarnya ada orang lagi juga beli Aku beli dua kopi untuk aku dan teman ...aku beli dua untuk satu minit kopi... Apa ya ini ada suspended coffee lagi Jadi sudah ada 4 gelas suspended coffee Tidak ada yang pesen Lalu ada orang pesen, ada orang pesen Dan salah satu yang datang ternyata Ada seorang pengemis dan bertanya Maaf pak ada suspended coffee nya atau tidak Dan orang ini ditanyain pak, butuh berapa 3 gelas pak untuk saya dan teman saya Langsung diberikan 3 gelas dengan gratis Ternyata menjadi kebiasaan Di salah satu desa kecil Di Itali ini Untuk orang membayar lebih Untuk kopinya Jadi dia beli 3 gelas hanya dia minum dua, satu dia sumbangkan untuk orang yang tidak punya uang dan ingin minum kopi Dan tradisi ini sudah mulai menular pada roti sandwich dan makanan kecil lainnya Sehingga orang-orang yang tidak mempunyai uang cukup untuk makan Bisa meminta dan diberikan gratis kopi ataupun sandwichnya dari kopi-kopi yang ditangguhkan dan telah dibayar oleh pembeli sebelumnya Cerita ini tentu menarik karena inilah yang menggambarkan betapa indahnya kemanusiaan itu Yang mau membagikan hal-hal yang kita berlebih kepada orang yang tidak memilikinya Saya Tanah Disantuso dengan Bisnis Wisdom Sukses lalu untuk Anda